Halo Assalamualaikum, aku Siska Valentina Aku mau ngeucapin happy wedding Buat Mas Angga juga Mbak Cita Doanya semoga、uh, Menjadi keluarga yang sakinam h w a d a w a r o h m a h cepat dikasih m o m o n g a n pokoknya doanya yang terbaik Wish you all the best、hmm. b o o